dipegang susah kita gerak dia gerak kita jalan dia jalan capek mengejar bayang-bayang yang dibayang-bayangkan itu bagaimana triknya? sudah tinggalkan biarkan bayang-bayang itu yang mengikuti kita keren gak? Dirmantan, mantan maafkan aku yang dulu jadi yakin ya sendiri pun baik kalaupun dirasa tidak enak ini ayatnya nih apa yang kau rasa tidak enak Bisa jadi itu yang terbaik dari Allah, semakin tidak enak engkau, semakin sadar bahwa aku butuh Allah. Tahu nggak? Allah tuh lembut, romantis, ngasih jawabannya teh eksotik, tidak terprediksi tapi nyaman di hati. Dekati Allah, biar Allah datangkan cinta yang layak untuk kita. Maka tenang di kesendirian, selama dekat dengan Allah.